Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pemirsa indosiar dimanapun anda berada dan ibu-ibu yang hadir di studio Pagi hari ini kembali bisa ketemu lagi kita di sini tentunya di Mama dan A'a Beraksin Bersama Pondomes Alhamdulillah saya lihat ibu-ibu semua ini cerah-cerah ya <tuk> Alhamdulillah ya mukanya juga fresh gitu alhamdulillah. Tapi kalau dilihat dari mukanya nih, saya yakin anaknya udah pada gede-gede ya, Bu ya. <guruh> <guruh> <guruh> Karena mukanya udah pada keriput. Iya. Udah ada yang punya mantu, Bu? Banyak. Tapi ada juga yang anaknya masih jomblo ya, Bu ya. Biasanya anak sekarang kalau dibilang jomblo jadi galau, ya. Mungkin di antara ibu-ibu ada punya, ada yang punya anak udah dewasa, udah cukup umur lah untuk menikah, tapi sampai sekarang masih belum ada jodohnya. Ibu-ibu eh, didiemin aja atau bantuin nyariin jodohnya, bu? Bantuin ya. Iya, baik. Kita akan membahas nih sama-sama tentang jodoh dicari atau dinanti. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wa salam Wa ala asrafil anbiya iwal mursalin Wa ala lihi ajma'in amma ba'du Jodoh dicari apa dinanti Siapapun yang namanya manusia Baik dia laki-laki maupun dia perempuan dasar manusia Menyukai lawan jenis. Anda silakan lihat dalam surat Ali Imran ayat 14. Dijadikan kecintaan pada pandangan manusia di alam dunia. Cowok suka cewek. Cewek suka cowok. Itu normal. Kalau ada orang. Cowok tidak menyukai cewek. Cewek tidak menyukai cowok. Justru abnormal. Karena Allah menyatakan dalam ayat ini. Pitra dasar manusia menyukai nama Yang pertama cowok suka cewek, cewek suka cowok. Siapapun manusia normal pasti laki-laki Istriang -laki istri yang ideal. Cantik, baik, sayang aan suami, mencintai keluarga suami, bisa melayani suami, ngurusin anak-anak, kemudian sayang dengan mertua, bisa berbesarakat. Yang namanya seorang perempuan pasti mengharapkan suami yang ideal, ganteng, menarik, Energi, duitnya banyak, sayang bini, setia dan masya Allah memberikan keturunan. Betul apa betul? Ja. Siapapun normal. Apakah semua yang kita dambakan, yang kita inginkan akan dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Belum tentu. Namun yang jelas. Manusia wajib berusaha bukan hanya menanti Namun kita sering mendengar Yang namanya lahir, jodoh, mati itu adalah rahasia Allah Namun yang anda jangan lupa Allah telah menebarkan semua di alam dunia Kewajiban kita adalah berusaha dan berusaha Bukankah Allah berfirman, Inna Allah alayyukayyirumah bikaumin hatta yuqayyirumah biaan pusih. ar 11. Allah tidak akan merubah suatu kaum, sehingga kaum tadi merubah dirinya sendiri. Walaupun anda bilang itu ma ayat klise dari dulu itu memang begitu. Kewajiban kita manusia berusaha diiringi dengan doa, tapi hasil usaha itu hak prerogatif Allah. Kita jadi perempuan, jadi laki-laki berusaha bergaul di masyarakat. Kalau pengen dapat orang soleh dan solehah, nyari jodohnya di taklim, di pengajian, di masjid, di tablik akbar. Insya Allah di situ ketemu. Kalau pengen perempuan yang solehah, pengen laki-laki yang soleh, Anda mencarinya di bar, dapat apa enggak? Ibaratnya anda mau beli emas di toko emas dong, mau beli berlian di toko berlian, jadi harus di tempatnya pasti anda mendapatkannya. Tadi Abdul nanya ibu-ibu anaknya pasti udah gede-gede, ya iya di wajahnya udah ketahuan. <tuh> Ibu bingung yang nyari jodoh semuanya menginginkan anaknya dapat yang terbaik betul? <tuh> Siapapun manusia normal pengen. Anaknya dapat yang terbaik. Masyaallah. Masalah jodoh ini kadang-kadang maaf dalam tanda kutip perempuan yang selalu disudutkan. Ada opini di masyarakat, bukan dari agama, opini di masyarakat yang mengatakan, ih perawan tua. Saya sangat tidak setuju dengan kalimat itu. Ih dia malah terlambat menikah. Saya tidak setuju. Karena ketentuan Allah yang menentukan. Suka ada orang yang pasang target. Saya pengen menikah usia 22. Bagaimana kalau jodoh belum datang? Ada yang belum pengen menikah, udah kebur datang. Jodohnya. Itulah kenapa dalam Islam tidak ada yang disebut yang lahir duluan, nikah duluan. Tidak ada. Sekarang, boleh tidak perempuan Yang selama ini suka dianggapnya menunggu Bukan yang mengejar Tapi yang dikejar Bolehkah seorang perempuan melamar laki-laki Boleh? Buktinya Siti Harija Kayak orang Padang ya yeah. Perempuan yang melamar laki-laki Boleh, boleh dalam Islam tidak dilarang Cuman budaya Dalam tanda kutip Budaya di masyarakat kita Perempuan dianggapnya hanya yang menunggu Laki-laki yang mencari Ini hanya opini. Dalam aturan agama Islam tidak begitu. Walaupun perempuan dia menyukai dan dia melamar tidak dilarang. Buktinya Rasul kita. Siti Hadijah. Melamar Nabi Muhammad. Kita semua sudah tahu dalam sejarah. Bahkan usia Siti Hadijah lebih tua 15 tahun daripada suaminya. Tapi toh enjoy-enjoy saja. Opini masyarakat kita juga salah. Mereka beranggapan. Kalau laki-laki harus lebih tua, buktinya Siti Khadijah Bakan Rasulullah. Bahkan Siti Khadijah mengayomi beliau. Memberikan perlindungan, menyayangi. Bahkan Rasul pun mengatakan, istri yang paling baik adalah Khadijah. Dia manusia yang pertama beriman di kala orang lain ingkar. Dia manusia yang sangat mengurus menyayangi saya ketika orang lain pada lari. Dia Perempuan dia berikan anak kepada saya, sementara si yang lain tidak berikan anak kepada saya. Dia yang membantu dengan ekonomi ketika orang lain tidak ada yang membantu saya. Bayangkan suami mana yang tidak sayang na si yang seperti ini? Jarang. Nikita mah baru pergi ke Bandung, lakinya membeli seratus ribu buat tol ditagih mulu. Saya tidak bercanda, emang serius. Jadi yang namanya jodoh, jangan Anda menyesali. Kok usia segini belum dapat jodoh? Salah, koreksi diri. Rasul bersabda idda binapsi. Kenapa belum datang jodoh ya? Apakah saya kurang baik? Atau saya judes? Atau ibadah kurang? Perbaiki kualitas diri kita. Perbaiki pergaulan kita. Mungkin kurang ramah jadi ramah. Mungkin pesona kita tambahin, mungkin ibadah kita kurang tambahin. Kalau kita terus memperbaiki diri, jalan menuju perdapatan mendapatkan jodoh yang kita dambakan akan semakin lebar. Jangan semakin menutup diri, biarin deh jodoh mau datang sendiri kalau udah saatnya. Betul sih betul, tapi ada usaha dari kita. Nyari yang terbaik, tapi jangan juga nyosor tebar pesona, orang jadi belenek tahu, tahu belenek. Ji jaidah. Kan kalau terlalu berlebihan juga nyosor begitu orang tidak suka. Overdosis. Segala sesuatu yang overdosis bukan membuat enak, membuat enak. Biasa aja. Tuh, saya nonton di TV. Anak didesak terus kapan punya suami, kapan punya suami. Akhirnya dia beli boneka. Beli menikken, didandani, kemana-mana didorong-dorong pake gorobak. Dia membuat keluarga bayangan. Beli anak yang usia 10 tahun, beli anak yang usia 8 tahun. Kemana-mana didorong keluarga bahagia. Kenapa dia ditanya begitu? Dia bilang karena emaknya terus neken kapan kawin, kapan kawin. Kita jadi orang tua harus tahu. Percaya dengan rukun iman. Percaya dengan kode dan kodernya Allah. Kalau belum datang saatnya jodoh buat anak anda Jangan anda paksakan dengan tekanan-tekanan bertubi-tubi Membuat anak stres Akhirnya dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang negatif dalam tanda kutip Doakan Solat malam kita orang tua Biar anak turunan kita mendapatkan jodoh yang soleh dan soleha InsyaAllah Baik, itu dia Tausia Mama untuk tema kita Oke. di pagi hari ini tentang jodoh, dicari atau dinanti. Oke, langsung ada kesempatan ibu-ibu yang mau bertanya, siapa mau nanya, bu? Yeah. Boleh, silakan sebelah sini. ya Berdiri, boleh, bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiur. Dari Majelis Taklim Kenanga, ya. Nurul Islam, Tiga Ilir, Palembang. Ya. Curhat dong, Ma? Iya, dong. Uh, saya mau bertanya, Mama. Tadi Mama bilang harus berusaha, harus... Teman saya sudah berusaha, sudah berikhtiar kemana-mana, tapi sampai sekarang belum mendapatkan jodoh. Kira-kira istiar apa lagi yang harus dia lakukan ya. untuk mendapatkan Jodoh. Wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wa ayyibadallah. Anda lihat Al-Baqarah 216. Wa sa'antaqrau sayyan wa huwa khairulakum. Wa sa'antuhibu wa Boleh jadi sesuatu yang kamu benci itu baik buat kamu dan sesuatu yang kamu sangat menyukainya itu buruk buat kamu. Anda lihat Yang namanya perjodohan Itu sangat rahasia Kembali kepada Allah Yang menentukan manak terbaik buat kita Makanya saya bilang kita berusaha Diiringi dengan doa Tapi hasil daripada semuanya Itu adalah hak periogatif Allah Kita tidak tahu Rahasia apa yang Allah berikan kepada kita Mungkin kita dulu Pernah terutap kata-kata Yang menyebalkan kaum laki-laki Sehingga didoakan oleh malaikat-malaikat Sehingga melekat dalam diri kita Mungkin pernah kita uh, mengusir seseorang yang kita kurang suka. Itu yang harus kita hati-hati. Karena banyak kejadian ketika maaf dalam tanda kutip. Ketika ada orang mendekati dia. Alah, tampang lu kayak lengkuas aja makin aksir gua. Saya itu, saya teman kuliah saya. Masya Allah, bu, memang sulit dapat jodoh. Sekali lagi, mulut kita jangan sembarangan bicara. Karena malaikat sering kita akan mengaminkan doa kita dan kalimat yang kita ucapkan. Itu yang harus kita hati-hati. Baik, begitu Ibu Tiur. Ya. Iya, terima kasih. Iya. Baik, masih ada kesempatan Tiur melambai. Nyiur, ya. Untuk Ibu-ibu yang hadir di sini, dipercepat saja pertanyaannya karena kita harus break dulu sebentar, nanti kita akan kembali lagi tetap di sini Mama dan A. Beraksi. Bersama. Kondomes. Yang dilarang Anda datang kepada rukun. Mandi di kembang tengah malam. Malam. malam. Bawa kembang tujuh, tujuh rupa. rupa. Make air dari Cucu. tujuh masjid. Cucu. Yang mandiin tujuh RT. Ah. <laughs>